Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanuttaqullaha haqlatuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhannasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minhaa zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa attaqu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Innallaha Ya ayuhal الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم اعمالكم ويبرر لكم ذنوبكم وَمَن يُطعَنَ لَهَا وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala al umuri muhdatsatuha fa innakulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu Pada kesempatan siang atau pagi hari ini Tidak sebagaimana biasanya acara ataupun kajian yang kita selenggarakan Membahas kitab yang berkaitan dengan Tarbiyatul Abna Tapi pada kesempatan kali ini Insya Allah kita akan mengkaji. Bahagian daripada pelajaran silsilah Dalam masalah akidah Yang Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Fawaid, faidah-faidah serta manfaat Dari ilmu yang telah diajarkan oleh para ulama' Dalam pembahasan silsilah ini Yang pertama Ada sebuah Kitab tipis Dari Pembahasan Terkait pembahasan Qaidul Arba Yang Ta'liknya ta Disampaikan Atau ditulis oleh Asyikh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah Mudah-mudahan Penyampaian ataupun apa yang disampaikan Pada kesempatan Kali ini Bisa berkenan dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya Ikhwafiddin A'azakumullah Pelajaran Al-Qua'idul Arba' ah Merupakan Pelajaran yang ditulis ataupun salah satu dari karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Di dalam kitab ini Seseorang akan diajarkan Untuk memahami Tentang Dinul Muslimin dan apa-apa yang terdapat di dalam dinul musyrikin Sehingga dari kaidah ini Dari empat kaidah yang akan diajarkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Seorang muslim akan bisa memahami dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Tentang keyakinan i'tiqad orang-orang musyrik dan perbedaannya dengan i'tiqad keyakinan yang dianut oleh kalangan atau oleh kaum muslimin dan mayoritas ataupun kebanyakan manusia belum memahami tentang kaidah-kaidah ini. Sehingga mereka kemudian ada yang terjatuh kepada beribadah ataupun melakukan penyembahan-penyembahan kepada kubur atau kepada beribadah kepada ahlul kubur itu sendiri. Kepada para wali. Atau bahkan mungkin melakukan peribadahan kepada pepohonan, batu, dan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian ini karena mereka jahil. Mereka jahil bihaqiqati tauhid, Wabi haqiqati syirk. Tentang hakikat tauhid dan tentang hakikat kesyirikan itu sendiri. Sehingga banyak bahkan sebagian besar manusia terjatuh kepada hal-hal yang demikian ini. Banyak diantara mereka yang kemudian terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu kesyirikan. Qala al-muallif rahimahullah berkata Syekh Abdul Aziz bin ba, berkata Syekh, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah As'alullahal karima rabbal 'arsyil 'azim Ayyata wallaka fi dunya wal akhirah Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta Wa ayyaj'alaka mimman iza u'tiya shakara Wa iza btulia sabara Wa iza adnaba istagfara Fa inna haulai althalatha Unwanus sa'adah Kata Syeikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. As'alullah al-Karim. Aku memohon meminta kepada Allah al-Karim yang Maha Pemurah Rabbul Arsil Azim. Rabb yang memiliki arsy yang Maha Agung. Ayyata wallaka Fi dunya wal akhirah Bahwasannya Semoga Dia Allah subhanahu wa ta'ala Menolongmu Membantumu Di dunia dan di akhirat Wa ayyajalaka Mubarakan Dan menjadikan dirimu Mubarakan dalam keadaan Diberkahi <tuh> Aina ma kunta di mana saja engkau berada Wa ayya ja'alaka mimman idza utiya syakara Wa ayya ja'alaka dan menjadikan dan Dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirimu mimman termasuk dari orang yang idza utiya apabila diberi syakara ia bersyukur, bersyukur kepada yang memberinya. Wa'idha, wa'idha betulia dan apabila ia diuji sobar, maka ujian itu menjadikan dirinya sabar. Menjadi orang yang sabar. Wa'idha adnaba dan apabila ia melakukan satu perbuatan dosa, Istagfaro. Ia memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inna ha'ulai maka sesungguhnya ha'ulai as-salatah. Mereka itulah termasuk tiga komponen ya, dari hal yang disebutkan tadi adalah merupakan komponen. Unwanus sa'adah. Ya, seseorang bisa mencapai kepada as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi, apa yang diungkapkan oleh Syekhul Islam, Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwasannya, ada unsur-unsur, Kebahagiaan yang bisa diraih oleh seorang hamba Namun sebelum menginjak kepada permasalahan tersebut As-Syeikh Al-Alamah As-Syeikh Abdul Aziz bin Bazrahim Allah Di dalam memberikan At-Ta'liq Beliau menyebutkan bahwasannya pernyataan Dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu as'alullahal karima rabbal arshil azim ayyata wallaka fid dunya wal akhirah wa ayj'alaka mubarakan aina kunta dan seterusnya kata Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahmahullah di sini al muallif mengumpulkan beberapa Al-ifadah Beberapa faidah ya. Yang pertama Waddu'a'u Littalib Bahwasannya Di dalam Pernyataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Itu ada Kandungan doa Yang dipanjatkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Rahimahullah. Kepada Ab Talib. Kepada orang yang menuntut ilmu. yaitu dengan menyebutkan. As'alullaha al-karima. Aku memohon kepada Allah yang maha pemurah. Rabbal arshil azim. Rabbal. Yang memiliki Ars yang Maha Agung. Wahada mina nushi dan ini merupakan bahagian daripada nasihat. Ayat walipolib btaufiqi wa yufiduh bahwasannya beliau mendoakan kepada para talib dalam hal ini kepada orang yang menuntut ilmu dan memohonkan taufik serta faidah. Qalal walasshakk an taliba ya. ida qabilallahu hada du'a fi hakhi saida maka tidak diragukan lagi sesungguhnya apabila seorang talib, seorang penuntut ilmu, apabila Allah mengabulkan doa ini ya maka ia akan mendapatkan kebahagiaan tersebut ya. Ya. ini bentuk bagaimana perhatian seorang pendidik ya, kepada anak didiknya ya. jadi para ulama ya, para aimas telah memberikan satu adab Memberikan satu adab. Bagaimana adab seorang pendidik. Dari apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam. Muhammad bin Abdul Wahab. As'alullahal-karima rabbal arshil arim. Ini adab seorang pendidik. Ia memberikan doa. Memberikan kata-kata yang baik. Kepada anak didiknya. Kalau kita sebagai orang tua. Sebagai orang tua tentu Berperan juga sebagai pendidik Ini tentu lebih utama lagi Untuk tidak mengucapkan kata-kata Yang sekiranya kata-kata itu adalah kata-kata yang tidak baik ya. Faidah daripada apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya Seorang pendidik memiliki adab Yaitu diantaranya adab tersebut mendoakan kepada anak didiknya. Terlebih kita misalnya sebagai orang tua, lebih lagi harus mendoakan kepada anak-anak kita. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang telah dilakukan oleh para ulama. Di sini menunjukkan bahwasannya para ulama benar-benar. Menginginkan Anak didiknya menjadi anak-anak yang Baik Menjadikan anak-anak yang Dia Senantiasa dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dengan demikian Orang-orang yang dididik oleh para ulama Para ulama Yang dikenal Akhlaknya dikenal keilmuannya, dikenal amaliyahnya, adabnya. Ya. Maka akan memberikan faidah yang sangat besar. Dan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada anak didiknya. Dan apabila doa dari seorang ulama ini. Atau doa dari seorang pendidik kepada anak didiknya. Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka doa ini akan menjadi salah satu yang bisa membahagiakan anak didiknya. Qala wa qawluhu wa ayyaj'alaka ja mubarakan aina ma kunta. Kemudian Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan wa ayyaj'alaka ja mubarakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirimu Mubarokan aina makunta diberkahi di mana saja engkau berada. Wa ayya ja'alaka mimman idha utiya syakaroh dan menjadikan dirimu termasuk orang-orang yang apabila diberi ia senantiasa bersyukur. Wa idha tuliya sabaroh dan apabila diberi cobaan ia bersabar. Wa idha agnabah istagfaroh dan apabila ia melakukan dosa. Maka kemudian ia memohon ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka tiga hal ini ya, Tiga hal yang tadi disebutkan Merupakan unwanul as-sa'adah ya, Faktor-faktor yang akan Menjadikan seseorang mendapatkan kebahagiaan ya. Oleh karena itulah seorang mu'min ya, Hendaknya ia Bersemangat untuk merealisasikan, untuk mendapatkan as-sa'adah ya. Dengan kalimat-kalimat ini mendapatkan as-sa'adah yang sesempurna mungkin Apa itu? فَهُوَ يَشْكُرُ اللَّهَ عَلَى مَعَطَّهُ Yaitu hendaknya ia bersyukur kepada Allah atas Apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya ya. Bersyukur dalam bentuk apa? Qala bifi'li awamirihi Watarki nawahi Mensyukuri Atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Tersebut Dengan mengerjakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan meninggalkan Segala Larangan Segala hal yang dilarang Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini bentuk daripada Seorang mukmin bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Para ulama menyebutkan bahwasannya apabila seseorang bersyukur. Ya, tentu syukur itu bukan semata-mata ia mengucapkan Alhamdulillah misalnya. Tetapi para ulama menjelaskan yang namanya syukur tidak semata-mata. Ya, dengan lisannya mengucapkan Alhamdulillah. Tetapi ada unsur-unsur ataupun bentuk-bentuk syukur yang lainnya yang juga harus dipenuhi oleh seorang mukmin. Apa itu bentuk-bentuk syukur lainnya? Di antaranya adalah syukur bil kalb, syukur dengan hati, ya. mensyukuri dengan hati kita. Apa yang dimaksud dengan mensyukuri dengan hati kita? Yaitu bahwasannya kita mengakui. Ya, segenap nikmat, segenap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ini, ya, adalah bukan karena kepintaran kita. Bukan karena kita ini hebat, bukan. Bukan karena kita memiliki ilmu, bukan. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena kemurahan karena kedermawanan Allah Subhanahu wa taala dan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga dengan itu kita yakini bahwasannya apa yang ada pada diri kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita memiliki ilmu ya. ya. sebagaimana korun yang mengatakan bahwasannya segenap harta yang ada pada dirinya Wamu ti-tuhu ala ilmin indi, kan begitu? Dan tidaklah apa yang ada pada diriku yang telah diberikan kepadaku, ya, diberikan kepadanya, ala ilmin indi atas ilmu yang aku miliki. Ya. Korun kan mengatakan demikian, menganggap bahwasannya harta kekayaan yang melimpah ruah ya. yang dimiliki oleh Korun. Itu ia menganggap bahwasanya semua itu adalah karena ilmu yang ada pada dirinya. Ya. Ya, korun yang sedemikian ya, semikian, apa, semikian besar kekayaannya, sem sedemikian banyak kekayaannya, ya, hingga digambarkan di dalam Al-Quran untuk mengangkut, untuk menggambarkan kekayaannya sedemikian banyak itu, digambarkan di dalam Al-Quran bahwasannya untuk membawa kunci-kunci gudangnya saja diperlukan para lelaki yang kuat perkasa itu baru mengangkut kunci gudangnya di mana harta kekayaan korun itu disimpan baru kuncinya ya. itu untuk memberikan gambaran betapa sedemikian banyak harta kekayaan korun namun karena korun itu kemudian <tuh> Menganggap dirinya lah yang menjadikan semua kekayaan itu bisa terkumpul ya, atas kepintarannya, atas ilmu yang ada pada dirinya, maka kemudian Allah menimpakan azab kepada Korun, ya, Korun dan segenap harta kekayaannya ya, ditenggelamkan ke dalam bumi, ya, ditenggelamkan ke dalam bumi. Dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang demikian ini mudah ya. Mudah Dalam ya, Waktu yang Sangat cepat ya, Harta kekayaan seseorang Bisa lenyap Semuanya atas takdir Allah subhanahu Wa ta'ala nah, Ini karena apa? Karena itikad yang Dibangun oleh Qarun Bukan itikad seorang yang Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah, Di sini disebutkan bahwasannya Hendaklah ia Mensyukur, bersyukur kepada Allah Atas apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepadanya ya, Mensyukuri dalam bentuk Mengerjakan perintah-perintahnya Dan meninggalkan larangan-larangannya ya, Kalau tadi bersyukur dengan hati Maka ketika seseorang mengerjakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangannya, ini dia bersyukur dengan al-jawhari. Ya. Jadi bersyukur dengan bilqalb dengan hati. Yang kedua para ulama menjelaskan bersyukur dengan bilisan dengan cara lisan menyebut-nyebut apa kebaikan, menyebut-nyebut uh, ya di samping mengucapkan alhamdulillah. Kalau Asyikh Ibn al rahimahullah di dalam kitab beliau. Qaulul Mufid menyebutkan seseorang bersyukur dengan lisannya. Yaitu dengan menyebut-nyebut nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau memberikan gambaran, ilustrasi tentang bentuk contoh seseorang bersyukur kepada Allah dengan lisannya. Yaitu dengan memberikan gambaran tiga orang Bani Israel yang telah diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Yang satu orang yang botak. Ya kan? Diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin apa? Ingin rambut. Diberi. Ya. Yang satu. Uh, memiliki penyakit kulit. Ya. Kemudian ingin apa? Ingin kulitnya bagus. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beri. nikmat dalam bentuk kulit yang bagus. Ya. Selain diberi kekayaan yang lain diberi binatang ternak. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang buta. Ingin apa? Ingin bisa melihat. Allah subhanahu wa ta'ala memberi nikmat dengan bisa melihat dan kemudian diberi binatang ternak. Ya. Yang kemudian binatang ternak ini berkembang biak hingga satu lembah. Ya. Hitungannya satu lembah, artinya banyak sekali berkembang biaknya. Sampai kemudian satu hari datang, ya. malaikat dalam bentuk menyerupakan seorang laki-laki yang dalam keadaan sahur, ya. datang kepada yang dua, mereka menolak. Datang kepada yang buta, ya. datang kepada yang buta, ya. saya orang yang ibnu sabil habis bekal ini saya minta hartamu ya. bagi yang buta tidak menolak, silahkan, ya. harta ini dari Allah subhanahu wa taala. Dulu saya, ya, kata orang buta. Dulu saya ini tidak bisa melihat, dulu saya ini fakir, miskin, sekarang saya banyak hartanya, Silakan kau ambil. Ya. Apa yang ada pada diri saya, harta yang saya miliki, silakan ambil. Kisah dari yang buta ini, dulu saya ini buta, sekarang saya bisa melihat, dulu saya fakir, miskin, sekarang saya bisa memiliki harta kekayaan. Ini contoh menyebut-nyebut nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh dari menyebut-nyebut nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini artinya bersyukur dengan lisan. Sehingga dia mengerti. Sehingga dia tahu. Ya. Tahu akan masa lalunya. Kemudian tahu setelah diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian. Bentuk yang ketiga dari syukur itu adalah. Seseorang. Ya. Dia ma syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuhnya bil jawarih ya. demikian yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah kita beliau qaulul mufid yaitu dengan anggota tubuhnya apa itu bentuknya ya. yaitu bentuknya kalau dia memiliki ilmu dia amalkan ilmu itu dia dakwahkan ilmu tersebut ya. itu artinya bersyukur dengan anggota tubuh kalau dia memiliki harta kekayaan, harta kekayaan itu ia salurkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu artinya bersyukur dengan perbuatan. Kalau dia memiliki kesehatan, maka kesehatan itu ia gunakan. Gunakan untuk menambah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesehatan yang ada pada dirinya. Dia manfaatkan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk melakukan sesuatu yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk-bentuk bersyukur dengan anggota tubuh kita. Sehingga apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Bagi seorang yang pandai bersyukur. Ia akan Menggunakan pemberian-pemberian Allah subhanahu wa ta'ala itu untuk sesuatu yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk sesuatu yang berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan yashkurullaha alama a'atahu bifi'li awamirihi wa tarki nawahih. Yaitu dia bersyukur kepada Allah ya, Berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas pemberiannya ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan meninggalkan apa yang ditinggalkannya Qala wa'idha agnaba istagfaro dan apabila ia melakukan satu perbuatan dosa, istagfara. Dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu SWT. Wataaba ilallah dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu SWT. Ini unsur yang ketiga dari seseorang mendapatkan as-sa'adah. Mendapatkan as-sa'adah. Kebahagiaan. Ya. Kita mengetahui bahwasannya Siapapun dia Selama ia manusia Pasti tidak akan lepas dari kesalahan Pasti tidak akan Selamat Artinya dia tidak bukanlah manusia sempurna Yang tidak melakukan Kesalahan atau perbuatan dosa Maka Maka Sebaik-baik manusia yaitu apabila ia ya, sebaik-baik manusia yang bersalah melakukan perbuatan dosa. At-tawabun, dia adalah orang yang menunaikan taubat. Ya. Menunaikan taubat. Ya. Tarajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia kembali. Dan bertaubat ataupun rujuk. Dari kesalahan bukan sesuatu yang menjadikan dirinya hina atau menjadikan dirinya ya, gengsinya turun di mata umat misalnya tidak ya. beristighfar adalah ibadah memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah ibadah demikian juga bertobat adalah ibadah jadi ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan Ketika seseorang melakukan satu perbuatan, yang itu perbuatan memang melanggar syariat, maka orang yang terjaga, orang yang benar-benar dibimbing oleh Allah SWT, ia akan kembali, ia akan rujuk kepada al haq Ia akan berusaha untuk memegang kembali al haq itu. Dan bagi dia, kembali kepada al haq bukan merupakan sesuatu yang Nista bukan sesuatu yang jelek. Justru dengan ia rujuk kepada Allah SWT, rujuk kepada al haq dia bertobat kepada Allah SWT, dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Justru dengan amalan ibadah seperti ini, Allah akan meningkatkan, Allah akan mengangkat derajatnya. Tentunya semuanya dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini ibadah. Istighfar minta ampun kepada Allah ibadah. Harus landasannya ikhlas. Harus didasari dengan keikhlasan. Ya, bertaubat juga demikian. Adalah merupakan bentuk ibadah. Maka harus dilandasi dengan keikhlasan. Nah, semua itu manakala dilakukan, diperbuat ya, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan memperbaiki keadaan dirinya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya Dan mudah-mudahan dengan taubatnya, dia rujuknya Dari apa yang selama ini mungkin dilakukan Bentuk-bentuk pelanggaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah dilakukan Itu akan menjadikan keselamatan dia di dunia dan di akhirat Tapi yang jelas Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Menyebutkan bahwasannya Manakala seseorang itu Dia beristighfar, bertaubat Ini merupakan unsur Daripada as-sa'adah ya. Salah satu komponen seseorang Akan mendapatkan as-sa'adah Kebahagiaan ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi s.a.w ya. Manusia yang Sudah diampuni Dosa-dosanya... Ya. Ya. Apa yang sudah lampau... Maupun yang akan datang... Ya. Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala... Namun... Beliau... Walaupun seperti itu tetap... Ya, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala... Waalaikumsalam... Tetap beliau... Ya. Menunaikan... Ya, tawbatnya... Ya. Istighfar, bertaubat Dalam satu hadis menyebutkan Tidak kurang dari seratus kali Hadis yang lain menyebutkan Tidak kurang dari tujuh puluh kali Maknanya adalah Menurut para ulama mubalaghah. Artinya memperbanyak ya. Bukan berarti bilangan itu uh, apa Patokan gitu Artinya ini ungkapan Memperbanyak Memperbanyak istighfar Memperbanyak taubat itu dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. yang dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun beliau tetap beristighfar, namun beliau tetap bertaubat. Ya, dengan mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih atau kalimat-kalimat lain yang semakna dengan itu. Itu menunjukkan bahwasannya beliau memberikan contoh ya memberikan contoh ya bahwasannya saya yang sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang masih beristighfa dan bertobat apalagi umatnya yang tidak ada jaminan ya bahwasannya dosa-dosanya diampuni ya kesalahan-kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu lebih utama lagi ya tentu lebih harus lagi seseorang ya, untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak banyaknya ya, dalam sehari semalam ya, sebanyak banyaknya mengucapkan ini karena apa karena di sini disebutkan wa idha ad nama istighfar wa taba ilallah apabila ia berdosa seseorang itu kemudian banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini unsur-unsur yang menjadikan seseorang akan mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan. Ya. Dan bagaimana mungkin tidak akan bahagia ketika dosa-dosa kita dilebur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan inilah yang kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana gfirlana dhunubana wa kafir anna sayyiatina Kan begitu Ya Allah ya. Ya. Ampunilah dosa-dosa kami Hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami ya. Itu doa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk senantiasa Memohon ampun dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk senantiasa bertaubat beristighfar karena apa? Karena inilah unsur-unsur dari seseorang mendapatkan kebahagiaan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Ya. Kalau seseorang melakukan kesalahan mana dia akan bisa bahagia? Ya. Berbuat salah kepada sesama manusia akan gelisah hatinya. Begitu juga seseorang yang beriman, melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, hatinya tidak akan tenang. Ya, disinilah pintu-pintu ya, taubat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibukakan kepada hamba-hambanya. Yang ia senantiasa memohonkan ampun, beristighfar, dan kemudian bertaubat. Qala wa hadha huwa sa'nal dan ini adalah perkara atau urusan seorang mukmin. Wa li sallallahu alaihi wasallam dan karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ajaban li amril mu'min. asy Abdul Aziz bin Basrah rahimallahu mengutip hadis riwayat Muslim. Yang menyebutkan ajaban li uh, liamril uh, li mukmin, sungguh menakjubkan ya, perkara yang dimiliki oleh seorang mukmin. Ya. Inna amrohukun lahu lahu khairun, karena sesungguhnya ya, urusannya urusan seorang mukmin, kun lahu lahu khairun semuanya Menjadikan baik bagi dia. Semua urusan, semua perkaranya itu memberikan dampak yang baik bagi dirinya. Akibat yang baik bagi dirinya. Dan tidaklah yang demikian ini akan bisa dicapai oleh seseorang. Kecuali hanya bagi seorang mu'min saja. Hanya bagi orang mu'min saja. Yang selain mukmin tidak akan bisa mendapatkan ya, perkara yang semuanya baik ini, ya, yang akan bisa mendapatkan hanyalah seorang mukmin. Apa itu in asobat husrawu syakarok? Ya, yaitu apabila ya, seorang mukmin itu mendapatkan serrawu sesuatu yang melapangkan hatinya. Sesuatu yang menyenangkan hatinya. Syakarok. Dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Maka sikap syukurnya itu akan menjadi kredit poin bagi dia. Akan menjadi sesuatu yang menjadikan kebaikan bagi dia. Wa in asabat hu borra'u sobaro. Dan apabila ia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan borok, ya. ya, menjadikan hatinya tidak senang, tidak serg, ya. tidak suka, atau sesuatu yang mungkin ya, membahayakan bagi dirinya musibah. Ya. Sabaroh dia bersabar. Ya. Maka kata Nabi saw, fakana khairan lalu maka sikap sabar yang ia tegakkan pada dirinya. Itu memberikan kebaikan bagi diri. Bagi diri orang tersebut. Ya. Dengan demikian, apapun keadaannya seorang mu'min, ya, karena takdir Allah itu cuma dua bagi seseorang itu. Diberi sesuatu yang menyenangkan, atau diberi sesuatu yang tidak menyenangkan, kan begitu. Diberi serok, sesuatu yang menyenangkan dia, melapangkan dia, atau diberi dorok, sesuatu yang mungkin menyakitkan dia, yang menjadikan dia, apa Tidak senang ya. Hanya dua itu nah, Bagi seorang mu'min Diberi apapun ya. Diberi apapun Alternatif dua ini Bagi seorang mu'min semuanya akan memberikan kebaikan ya. Diberi senang dia akan baik Karena apa? Kesenangannya itu diiringi dengan sikap syukur Diberi musibah Akan menjadi kebaikan bagi dia Karena apa? Musibah yang ia dapatkan, musibah yang menimpa dirinya disikapi dengan sabar. Ya. Jadi semuanya mendapatkan kebaikan, kredit ya. poin bagi dia, pahala, senantiasa mendapatkan pahala. Ya. Dia diberi anak yang sehat, psikis ya, rohaninya sehat. Dia bersyukur, syukurnya ini akan memberikan dampak. Kebaikan bagi dia. Dia diberi anak. Ternyata anaknya ada kekurangan, keterbatasan. Entah autis, entah apa. Tapi dia menyikapinya dengan sabar. Maka dengan dia mengurusi anaknya yang mengalami kekurangan tersebut. Dia sabar, dia telateni, ya sabar. Maka sikap sabarnya ini menuai pahala yang sedemikian banyak bagi dia. Ya. Nah, sehingga ia tumbuh. Ya, positive thinking-nya itu khusnudhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tumbuh. Oh Allah memberikan anak kepada saya seperti ini. Ini maksudnya supaya sabar. Dengan sabar ini saya dapat pahala banyak. Kan begitu. Ya. Ibaratnya, ibarat seorang petani diberi sawah. Ya kan? Sawahnya dibagaimanakan supaya bisa memberikan manfaat yang banyak untuk petani itu. Kan begitu. Ya tentu sawahnya harus di digarap, ditanami, dipelihara, dipupuk. Kan begitu. Supaya menghasilkan sebanyak-banyaknya hasil yang faedahnya itu untuk petani yang mengurusi ini. Sama. Seperti kita. Ya, diberi ujian dengan anak misalnya. Diberi ujian... Dengan istri, diberi ujian Dengan tetangga Diberi ujian dengan, oh macam-macam Atasan Kalau kita atasan, ya diberi ujian dengan bawahan Yang mungkin Semuanya bagaimana tinggal kita menyikapinya dan begitu Diberi istri yang baik Bagaimana kita menyikapinya Ya Merasa bersyukur atau tidak Kan begitu Ya kalau bersyukur kan mudah-mudahan ditambahkan gitu. Ya. Ha? <laughs> ya. mudah-mudahan, ya kan begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa itha azzana rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Ya. Sesungguhnya apa? Uh, dan ingatlah ketika Rob kalian yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Memaklumkan ya, ya. Memaklumkan uh, Bahwasannya La insyakartum jika kalian itu bersyukur La azidannakum Maka niscaya aku akan tambahkan Nikmat itu bagi kalian Ya mudah-mudahan ditambah Ya, Mudah-mudahan ditambah Walain kafartum dan jika kalian kufur dengan nikmat itu, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku amat pedih, amat keras. Ya, ya. Ini, ya. maka apapun yang kita miliki, bisa disyukuri dengan baik. Ya. Kita punya tetangga yang baik, kita syukuri. Kita ya, punya ya, segala sesuatu. Yang itu memberikan kebaikan kita syukuri. Nah, dengan syukur ini mudah-mudahan Allah memberikan tambahan nikmat-nikmat yang lainnya. Ya. ya, ya mungkin tambahannya bukan dalam bentuk jumlah ya. Mungkin tambahan nikmat itu dalam bentuk apa? Semakin menampakkan ketaatan istri kita. Ya. Kalau sudah sebegitu kan kita juga, aduh ini memang luar biasa. Mau marah dari sisi mana saya Kan gitu oh, Semuanya Apa keperluan saya Apa kebutuhan saya Semuanya dilayani oleh sang istri ya. Sampai seakan-akan Tidak memiliki cacat celah Sampai seakan-akan tidak memiliki kekurangan Gitu. Ya. Saya di tengah Kesulitan ya. Dapat PHK istri saya yang menyokong ya. Bahkan ya kekayaan-kekayaan yang ia miliki dipersilahkan tuh buat modal saja wow. luar biasa sokongannya misalnya ya. dan itu sudah dicontohkan para istri yang solehah sudah dicontohkan baik oleh istri rasulullah saw seperti Khadijah, harta kekayaannya digunakan untuk mendukung dakwahnya misalnya ya. maka kadang-kadang ya aisyah radhiyallahu anha merasa cemburu kalau Nabi SAW sering menyebut khadijah, khadijah, khadijah. Itu. Nabi SAW menyembelih kambing. Ya, berikan sebahagian dagingnya untuk teman-temannya khadijah. Ya. Sampai dikatakan oleh Aisyah anha Seakan-akan dunia ini hanya ada khadijah saja. Itu pengakuan dari istri beliau. Aisyah anha. Kenapa demikian? Akhlak. Kenapa demikian? Ya. Sesuatu yang memang sudah dinampakkan ya, sendemikian besar ya. bantuan, ya. hikmah, ya. e, apa segala macam yang dibutuhkan oleh Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam di apa namanya dibantu oleh istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Maka bagi seorang mukmin apapun Pilihan apapun yang menimpa pada diri ya, mukmin ini pasti akan uh, mendatangkan kebaikan. Ya, baik pilihan itu sesuatu yang menyenangkan, ya, dia akan bersyukur. Dengan syukur itu dia tidak akan lupa diri. Banyak orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala lupa diri, ya, lupa diri sehingga menyalurkan harta kekayaan itu bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menyalurkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu di digunakan di tempat-tempat kemaksiatan, di tempat-tempat yang ya, haram dan seterusnya. Ya. Ini ya, maka dikatakan ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan yang ada pada diri seorang mukmin. Ya. Apapun Ya, urusan tersebut, perkara tersebut ya, Baik yang menyenangkan Ataupun tidak menyenangkan Ia akan mampu memanage ya, Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut Diberikan sesuatu yang menyenangkan Dia manage ya, Dia olah ya, Sehingga kemudian bisa memberikan Nilai kebaikan ya. Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan Dia olah sesuatu yang tidak menyenangkan Itu Ya, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang baik bagi dirinya. Kan begitu. Ya. Memanage sesuatu yang tidak menyenangkan ini kan. Ya. Perlu, ya, apa istilahnya, ya, perlu kesabaran. Betul, betul kesabaran. Di antara manajemen mengolah sesuatu yang tidak menyenangkan, ya sabar itu. Ya. Ya. Disabari, disabari, disabari. Ya. Baru kemudian akan menghasilkan sesuatu yang baik. Demikian disebutkan oleh <coughs> Dinukil oleh uh, Syekh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah Kata beliau Rahimahullah Wa hadha huwa alwajib Ala al-mu'min ayyashkurallaha Indar rakhah Wa indar ni'am Tas sihatil wal'afiyah Wa ni'matil islam Wa ni'matil awlad Wa ni'matil mal ya, Ila ghairi zalik dan ini adalah sesuatu yang wajib atas seorang mukmin untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Indarohal ketika ia merasa lapang, merasa senang, ya. atau ketika ia mendapatkan berbagai kenikmatan seperti sehat, nikmat sehat, ya. kemudian nikmatul Islam mendapatkan nikmat Islam, ya. nikmat uh, nikmatil awlad. Diberi kenikmatan dalam wujud anak-anak. Wa -anak, ya. ni'matil mal. Ya. Juga nikmat e, harta. Ya. Ini bentuk-bentuk kenikmatan. Kata Syekh Ibn Uthaymin Rahimullah dalam kitab Riyadu Salihin. Ya. Ni'matul dunia wa ni'matul dini. Ini dua kenikmatan yang sangat besar. nikmat dunia, ya. seseorang diberi fasilitas-fasilitas ke duniaan. Nikmatu dini, nikmat dia mendapatkan Islam dengan sebenar-benarnya. Ya. Nikmatu dini dengan mensyukurinya. Ya. Ya. Nikmatu dunia dengan dia senang dan mensyukurinya dalam wujud menyalurkan ya. nikmatu dunia tersebut ke jalan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. <tuh> dengan apa itu? Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz r.a. bahwa yaskurullahalaiha bitaati amrihi wa terki nahhi. Ya. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, atas segenap nikmat-nikmat tersebut bitaati amrihi dengan menaati perintah-perintahnya ya. dan meninggalkan larangan-larangannya. Ya. Ini intinya daripada syukur. Inti daripada syukur. Menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. I'malu ala dawuda syukran. Ya. Beramalah kalian. Bekerjalah kalian. Wahai keluarga Dawud. Syukran. Dalam sebagai wujud rasa syukur. Ya. Sebagai wujud rasa Syukur ya Artinya apa? Diwujudkan dengan Bekerja yang baik Beramal yang baik ya. Melakukan aktivitas-aktivitas yang Baik ya. Ini uh, Inti daripada Apa namanya uh, Menyikapi <tuh> Apa yang Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Sehingga kita mendapatkan unsur-unsur untuk gembira mendapatkan kebahagiaan ya. karena di sini disebutkan fainaha ulai assalata unwanus saada maka poin-poin tadi itu semuanya yang tiga itu merupakan unsur-unsur yang akan menjadikan seseorang itu berbahagia ya. yang akan menjadikan seseorang berbahagia jadi Barometer kebahagiaan bukan semata-mata diukur dari faktor-faktor keduniaan. Ya, harta yang banyak, anak yang banyak, ya, kedudukan yang bagus, bukan. Tetapi, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengukur ya, barometer kebahagiaan yang akan bisa didapatkan oleh seseorang, yaitu dengan tiga perkara. Yang pertama, yaitu, dia apabila diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur. Yang kedua apabila ia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala ia bersabar. Ya. Yang ketiga apabila ia melakukan kesalahan, melakukan satu perbuatan dosa, ia beristighfar. Mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga komponen ini yang akan menjadikan seseorang itu hidup bahagia. Ya, akan menjadikan seseorang hidup bahagia Wallahu Wallahu'alam biswab Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, Terkait hal-hal yang apa, Terkait dengan masalah itikadiyah ya, Ini benar-benar Apa yang diajarkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Merupakan perkara yang asas, dasar sekali yang apabila kita betul-betul memahaminya, masya Allah hidup ini nikmat, ya. hidup ini nikmat, tidak kemudian kita gundah gulana, apalagi galau, Ya, ya. ditimpa musibah, ya kedarulah ya. bermasfaat, anaknya yang dicintai meninggal, alhamdulillah, loh alhamdulillah iya. Ya Kan ada dalam hadis Siapa yang mengucapkan Alhamdulillah ya. Allah mengutus malaikat ya. Kemudian Allah bertanya Bagaimana keadaan hambaku ketika ia diuji dengan Diwafatkannya anak yang dicintai Oh ia menyebut hamdalah, Menyebut Alhamdulillah Maka Allah SWT kepada malaikat Bangunkan untuk hambaku itu Rumah di, di di jannah, di surga Dan beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi nah, ya. Artinya dalam keadaan bagaimanapun Alhamdulillah ya. Jadi menyikapi hidup itu ya Apa ya Nikmat bagi seorang mukmin itu ya. Diberi sesuatu yang menyenangkan Tidak bakal euforia Sampai lupa diri Diberi sesuatu yang bagi dia mungkin tidak senang ya. Dia akan bisa mengendalikan diri. Tidak lantas kemudian patah hati. Tidak lantas kemudian sampai terjatuh kepada kebidahan misalnya. Atau bahkan kesyirikan. Kan banyak orang sekarang ditimpa musibah. Ya, Hancur-hancuran usahanya. Kemudian dia terjatuh pula kepada kesyirikan. Apa? Datang ke dukun. Kan artinya sudah dapat musibah tertimpa musibah yang lebih besar lagi, ya. dengan terjatuhnya ia kepada kesirikan, ya. terjatuhnya ia kepada kesirikan, datang ya. kedukun, Wah, harus menyediakan, ah, menyediakan ayam hitam dari keduh, ya. menyediakan telur, menyediakan tembakau segala macam, gitu. Ya. Nah, ini namanya. Dia tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa mengendalikan diri ketika musibah itu menimpa dirinya. Ya. ya sebagai manusia, tabiat manusia wajarlah stres itu wajar. Kiosnya terbakar misalnya kan. Ya. Kios di mana ya di situ usaha maishah berjualan segala macam kemudian terbakar. Sebagai manusia ya agak stres atau agak tertekan aneh wajar manusiawi. Tapi tidak lantas kemudian Tekanan ini menjadikan ia terjatuh kepada sesuatu yang lebih buruk lagi. Ya. Datang hidukun, gimana nih supaya usahanya meroket lagi misalnya. Kan tidak seperti itu. Ya, ya hadapi dengan sabar. Ya, pasang surut. Ya, pasang surut usaha, pasang surut kehidupan. Itu mesti ada. Ya. Dan tidak semua orang yang ya, Hidup di sekitar kita itu Semua harus senang kepada kita Mungkin ada yang hasad, mungkin ada yang tidak senang Mungkin ada yang ya, Dan itu kita semua sikapi dengan Penuh Kesabaran ya, ya, Tetangga kita ya, Mungkin Kerabat kerja Teman kerja kita atau yang lain Sebagainya, ya bisa saja ya. Ya, Kita Kita karirnya begitu bagus mungkin diantara teman-teman kita mungkin ada yang hasad, kan gitu bisa saja, tapi semua itu ditanggapi dengan dikendalikan dengan kesabaran kita ya. tidak lantas kemudian kita melakukan satu tindakan-tindakan yang menunjukkan hilangnya rasa sabar kita ya. atau mungkin hilangnya rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah mudahan bermanfaat apa yang tersaji pada kesempatan siang hari ini dan bisa menjadi bekal kita di dalam menghadapi kehidupan yang apa ya bisa berganti kadang senang bisa berganti mungkin dalam bentuk musibah bisa berganti Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan atas setiap hambanya. Wallahu a'lam bishshab. Demikian yang bisa ana sampaikan ya. Dari kitab Al-Qawaidul Arba' Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahmallahu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin.